Kita masih punya waktu. Ya. Yeah. Yeah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapa Alamin. Wassalamu'alaikum was warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil Tidur yang saya muliakan, kita pada pertemuan yang lalu dijanjikan untuk dibahas ayat 88 tetapi tidak keburu ya. Kita cukup kayaknya kita membahas ayat 88 meskipun ayat ini pendek ya. Ini memiliki makna yang saya lihat luar biasa ini perlu kita refleksikan ya.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 Mau menun, dan mereka berkata hati, hati kami itu sudah tertutup. Balak anhumullah Yang benar adalah bahawa Allah telah melaknat mereka. Disebabkan karena kekufuran mereka itu Sehingga sedikit diantara mereka yang beriman Rawah Muhammad bin Ishaq an Ibn Abbas Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibn Abbas Waqalu kulubuna gulfun Aifi akinnatin Hati mereka itu tertutup Artinya adalah Memang ada Di bawah penutup Ya Waqala mujahid Waqalu kulubunabul Alaihi risawatun Ya Risawa itu sama juga Ya Dalam bahasa kita Ya tertutup, ya. Wakola ikrimah alaiha hal tobiun, ya. Ikrimah mengatakan di atasnya ada tobi, semacam uh, apa, uh, sesuatu yang uh, tobi itu tersegel gitu, tersegel itu kan memang sudah tidak bisa dibuka gitu kan, ya. Wa qala Abu Alia, Abu mengatakan la ya, tafqah Tidak bisa memahami. Qala Mujahid wa Qatada, Mujahid dan Qatada mengatakan wa qara Ibnu Abbas ugulun ya. Itu dibaca ugul. Kalau di dalam ayat tadi kan gulfun, lamnya itu sukun ya. Tapi lam di sini dhamma, bi dhamma ya. Wa huwa jami'u gilafin. Itu adalah jamaknya dari gilaf. Gilaf itu penutup. Ya. Ayakulubuna aw'ayatukulli ilmin. Ya. Artinya, hati kami itu adalah wadah dari segala ilmu. Fala nahbaju ila ilmika. Maka kami tidak membutuhkan ilmu engkau. Ya. Oke, okay, jadi sampai di situ dulu ya. Wa qalu qulubuna bulfun. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang ayat yang sebelumnya yaitu ayat 87 ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan afaqullamaja'akum rasulun bimala tahwa angfusukum istagbartum ya, kalian itu menyombongkan diri ya, apakah setiap kali datang seorang rasul yang tidak sesuai dengan hasrat, hawa nafsu mereka itu kemudian kalian menyombongkan diri, kalian nah Bentuk dari takabur mereka ini adalah kata-kata wa qulubuna gulfun gitu. Bahwa hati kami itu itu sudah benar-benar tertutup. Ya. Para ulama ini membahas tentang kata gulf ini dalam banyak sinonim. Ya, kalimat-kalimat yang sinonim. Ada akinna, ya, ada ghisyawa, ada tabi'. Ah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah mengacu pada satu makna dari kata gulf ini adalah bahwa ia hati mereka itu sudah tertutup ya, sudah tertutup. Jadi tidak memungkinkan lagi menerima ya ilmu yang datang dari pihak lain. Inilah yang kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna dari ketakaburan ya sekali lagi bahwa yang disebut dengan takabur seperti yang disebutkan di dalam hadis itu adalah batorul hakik wa romtunas ya menolak kebenaran melecehkan merendahkan orangnya ya yang menyampaikan kebenaran itu ya perisshawah akinnah itu biasanya apa atau Gulf ini Biasanya di dalam pembahasan fikih ini biasa dikaitkan dengan kondisi seorang anak, seorang anak yang belum dihitan. Ya, nah, belum dihitan. Itu kan ada apa uh, yang menutup kutub itu nam namanya apa? Kuluf ya. Kuluf. ya. Di kita kita juga biasa menyebutnya kuluf ya. Kuluf, benar kuluf gitu. Nah, Arab juga kan mengatakan guluf gitu. Ada dikitlah ya kuluf dengan guluf gitu kulup oh, itu berkepala ya? oh, <laughs> ada kulup gitu. Nah, jadi mirip dengan kulup ya dari kemaluan anak ketika belum dipotong maka itu kan tertutup. Nah, jadi ada lapisan yang menutup hati ya uh, atau ke atau akal ya dari Bani Israel itu yang atau tidak memungkinkan Pengetahuan baru itu masuk, nah ini juga menjadi salah satu dari alfatul ilmi, penyakit ilmu ya. Jadi eh, terkadang setan itu ya, datang ya, karena yang berbicara itu siapa gitu, ah, dianggap tidak level gitu kan Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu dari penyakit hati. dari penyakit ilmu gitu. Padahal sangat mungkin ya siapapun orang yang berbicara Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pemahaman sehingga dia menyampaikan makna-makna yang tidak biasa gitu. Sangat mungkin. Jadi ini ini menurut saya ayat ini ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki keterbukaan ya terhadap setiap sumber pengetahuan sehingga kita mampu bisa mengontrol ego kita itu sehingga tidak kemudian membuat hati kita itu menjadi tertutup ya karena yang disebut dengan kulub itu kan kulub itu <tuh> biasa kita memahaminya atau menyebutnya menerjemahkannya dengan hati ya padahal yang disebut dengan akal itu apa ya di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tetapi tidak bisa memahami dengan hati itu. Nah, jadi yang disebut dengan akal di dalam Al-Qur'an itu kan satu kesatuan dari beberapa kinerja organ tubuh ya, atau dari beberapa uh, apa uh, hal yang terkait ya di dalam tubuh manusia yang semuanya menjadi sarana di mana orang itu bisa memahami, ya otak misalnya kemudian e, macam-macam itu itu itu terlibat karena itu apakah yang disebut dengan otak itu atau apa akal itu di dalam kepala atau di dalam mati, nah itu semuanya adalah satu kesatuan gitu satu kesatuan sehingga yang lebih tepat adalah akal itu disebut kinerja. Ya kinerja uh, akal dimana ia berusaha atau bisa memahami ya bukan satu organ tubuh gitu kan. karena itu maka di dalam Al-Quran tidak pernah akal itu disebut dalam kata benda itu tidak ada kata-kata aklun itu tidak ada dalam bentuk masdar dalam bentuk isim itu tidak ada tidak pernah disebut tapi selalu disebutnya itu adalah dalam kata kerja atau dalam isim fa'il Ya, esfahil. Nah, al-Maududi pernah mengatakan bahwa yang disebut dengan konbu itu wajah al-kumma sama awal basarawal fuad kadang disebut wafuad. Fuad itu adalah akal itu. Ya. Nah, jadi waqulu kulubunagul mereka berkata akal kami itu sudah tertutup gitu, sehingga tidak memungkinkan lagi. Ya bisa menerima informasi-informasi pengetahuan-pengetahuan baru gitu kan, menambah pengetahuan yang ada di dalam diri mereka itu Ya, pokoknya sudah tertutup gitu kan. ya. e, jadi sekali lagi bahwa ini adalah satu penyakit ilmu ketika orang sudah punya penyakit ini apalagi ketika penyakit itu muncul di awal seseorang itu belajar, nah itu dimungkinkan bahwa dia tidak akan pernah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, ya perkembangan ilmu pengetahuan. Kan itu biasa misalnya, karena e, apa? Karena sudah terbiasa dengan satu aliran tertentu gitu, itu kemudian menolak, gitu. Oh, sudah kalau dari pihak lain ya, itu itu, nah. Kalau ada misalnya apa seorang yang e, menyampaikan pengajian, tetapi dari pihak yang e, bukan dianggap sebagai alirannya, gitu, itu kemudian meninggalkannya. Nah, ketika itu terjadi, itu hati-hati, gitu, hati-hati. Seharusnya ya e, apa setiap orang itu ya bisa menerima apa bisa mendengar untuk kemudian nanti dikritisi, ya karena itu maka penting kata-kata Ali bin Abi Thalib itu beliau mengatakan bahwa al-haqqu pula yu'rafu birijal wa innamal rijalu yu'rafu bil haqq a'riful haqq ta'rif ta ahl nah ini ini penting menurut saya ini adalah asas dari rasional apa dari dari apa dari kecenderungan rasional di dalam Islam bahwa kebenaran itu itu tidak ditentukan oleh tokoh ya Justru tokoh ketokohan seseorang itu ditentukan oleh kebenaran, gitu kan banyak. Wah oh, kalau sudah simpulan itu udah apa garansilah gitu kebenaran itu masuk gitu oh, apa salah simpulan yang mengatakan kok gitu. Nah ini ini kecenderungan begitu. Nah ini kecenderungan taklid kalau begitu. Taklid itu adalah dia percaya kepada seseorang setiap yang disampaikan oleh dia itu pasti dianggap pasti nah padahal tidak begitu ya orang yang kemudian melek sedikit dia beranjak dari kategori taklid dia kemudian akan bertanya apa dalilnya apa argumennya nah inilah yang kemudian kecenderungan kelas setelah kelas taklid yang disebut dengan itibar ya jadi ketika sudah beranjak dari taklid menjadi orang yang itibak mutabiat maka setiap pendapat itu akan ditanya apa alasannya ya Nah inilah basis kritis apa kritik di dalam Islam ya karena itu maka itu ketokohan seseorang itu itu ditentukan oleh kebenaran yang didasarkan atas dalil dia berbicara berdasarkan dalil jadi kalau dia tidak memiliki dalil tidak memiliki argumen yang jelas ya Argumen yang jelas itu ayat Al-Quran Hadis Rasulullah itu, Atau misalnya Cara berpikir yang sehat itu, Yang kemudian disebut dengan Kiyas dan lain sebagainya Nah jika itu memungkinkan Atau membuat pendapatnya itu Memiliki landasan ya Yang Argumentatif Maka bisa dibenarkan Berarti pendapatnya itu benar Nah jadi kebenaran itu Tidak ditentukan oleh tokoh ketokohan tetapi ketokohan itu ditentukan oleh kebenaran ya kalau si fulan itu memang ya ketika dia berbicara itu argumentatif benar ya bisa diterima oleh akal sehat kita ya sesuai dengan kaidah-kaidah atau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah oh maka berarti dia tokoh beneran gitu. Oleh karena itu maka yang harus menjadi patokan itu apa? Ariful haqqo, kenali dulu kebenaran itu Tariklah engkau akan tahu siapa yang biasa mengatakan kebenaran itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini e, apa semua kita termasuk dalam kategori ini, ya. Siapapun yang berbicara asal argumentatif, asal masuk ke dalam e, apa pemahaman kita bisa diterima, ya, kita terima gitu. Kan. E, karena itulah maka setiap pandangan itu memang harus kita pikirkan, harus kita kritisi gitu. Kan. Jika tidak kemudian kita tahu ya argumennya itu kemudian tanyakan argumennya ya maka jika kemudian kita mendapatkan itu Selama bahwa tidak ada argumen tandingan yang mengalahkan argumen dari satu pendapat yang kita terima itu maka Ketika itu kita harus ya dituntut untuk ya apa memegang teguh pandangan ini karena inilah pandangan yang sampai hari ini itu bisa terima kebenarannya. Nah ini, jadi jangan sampai kemudian a priori ya, karena wah sihulan itu masa sih gitu. Nah ini yang kemudian tidak boleh kemudian kita miliki sikap itu, karena jika itu yang kita miliki mata itu akan menjadi akhir dari uh, pencapaian pencapaian ilmu pengetahuan kita. Ya. Yang kedua, ya pendapat yang kedua, ya ini yang disebut dengan gulub, ya. Itulah yang kemudian membuat perbedaan qiraat itu itu membantu yeah. seseorang untuk memahami makna yeah. Jadi kan ada gulfun. Qiraat lain mengatakan gulufun ya. Yeah. Guluf itu itu jamak dari ghilaf. Ghilaf itu penutup apa pokoknya mengcover ya. Yeah. Cover. Apa maksudnya mereka mengatakan bahwa Ya akal mereka itu itu menjadi wadah ya yang bisa mengcover seluruh ilmu seolah-olah tidak ada ilmu kecuali ilmu mereka itulah yang membuat mereka mengatakan sudah kami itu orang pinter tidak harus diajari gitu karena itu maka apapun yang kau katakan itu tidak akan masuk karena ilmu semuanya sudah ada di sini gitu nah ini kan juga sama-sama merupakan kesombongan ya menganggap bahwa dirinya adalah puncak atau dia mendapatkan uh, apa, pengetahuan puncak tidak mungkin ada pengetahuan lain yang berbeda ya uh, mirip seperti barat seperti misalnya pukayama mengatakan bahwa ya barat sekarang itu adalah puncak dari perkembangan kemanusiaan tidak mungkin lagi ada uh, perkembangan lain dari tradisi ilmu sistem kehidupan yang lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Barat sekarang gitu. Nah ini kan puncak sombongan, ya. Padahal situasinya kan justru Barat dalam posisi di mana mereka sedang hancur apa sedang berjalan menuju kehancuran, tetapi ketika mereka kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin ada yang lebih baik dari sistem hidup ini kecuali dengan apa yang mereka miliki, itu seolah-olah membiarkan, ya, situasi yang, apa, tidak kondusif untuk manusia itu dibiarkan, dan pada akhirnya, Barat bisa benar-benar mengalami kepunahan, gitu. Padahal ketika, misalnya, mereka sadar bahwa apa situasi-situasi yang eh, apa eh, tidak ideal gitu kan untuk kehidupan kemanusiaan itu membuat mereka bisa belajar ya memungkinkan mereka bisa merecovery eh, apa kelemahan-kelemahan sistem hidup mereka itu sehingga kemanusiaan bisa diselamatkan itu ya hampir sekarang itu di setiap negara yang maju secara materi itu apa fertilitas itu kan tingkat kesuburan itu sangat rendah kita hampir semuanya gitu dan nyaris ya iming-iming apapun yang diberikan kepada orang yang melahirkan itu tidak mempan ya tidak mempan di Belgia itu luar biasa itu sampai bukan hanya sekedar apa subsidi kelahiran tetapi memang subsidi hidup itu semakin banyak anak anak yang kesekian itu itu subsidi semakin besar. Yeah. tapi siapa yang menikmati yang menikmati adalah kalau di Belgia itu orang-orang imigran Maroko <laughs> mereka sendiri tidak tertarik dengan itu banyak kisah cerita-cerita di mana orang-orang apa imigran Maroko itu apa uh, mereka memperbanyak anak sehingga orang tua itu tidak harus bekerja karena anak-anak <giranya> kan terus di dengan sendirinya gitu nah, dapat gaji gitu. Nah, jadi ini permasalahan gitu. Belum lagi kasus LGBT yang membuat mereka itu justru akan ya mustahil lah laki-laki dengan laki-laki bisa melahirkan anak gitu. Perempuan dengan perempuan bisa melahirkan anak gitu. Ya jadi ini adalah persoalan-persoalan yang kalau mereka sadar, gitu, kan, bahwa ini adalah bukan situasi yang ideal, bukan situasi yang sehat, gitu kan, untuk kehidupan umat manusia mereka kan harusnya belajar, gitu. Kan. Nah, jadi ini satu contoh ya, bahwa ketika orang-orang Yahudi dulu mengatakan bahwa kolukula kulubuna gulfun. Ya ternyata dalam situasi sekarang juga, kata-kata ya, yang mirip itu juga pernah terucap atau sering diucapkan oleh kelompok-kelompok dari apa masyarakat yang menganggap dirinya sebagai masyarakat yang maju atau bangsa yang maju. Gitu. Nah, jadi eh, apa hadirin muhammadumma? Ya eh, ini adalah pelajaran penting. Ya. Di dalam hadis dikatakan al-hikmahuldhahulmukmin, ya. bahwa hikmah kearifan itu adalah barang ya umat islam yang hilang anna wajadah fahu ahakku biha dari mana kapan saja ia mendapatkannya ia lebih berhak untuk memungutnya kembali gitu. jadi bukan hanya ayat ini berbicara tentang skala pribadi tetapi juga skala makro skala keumatan ya. umat ini tidak boleh kemudian menutup dirinya sehingga kemudian tidak mau belajar bahkan sampai kepada orang-orang yang dianggap ya, tidak seiman ya, tidak seiman uh, apa uh, saya pernah membahas ya, tentang apa, uh, pola keterbukaan umat islam terhadap pemilik kebudayaan yang lain ya. ternyata semua itu, itu bisa dirujuk dari konsep fitrah ya Ketika para ulama mengatakan bahwa konsep fitrah ini adalah sesuatu yang asli, yang ada di dalam diri manusia. Karena ia asli dalam diri manusia, bukan sesuatu yang muncul kemudian, maka statusnya, kondisinya itu kuat. Karena kuat, maka siapapun orangnya, dalam kondisi apapun, tidak membuat fitrah ini menjadi hilang. Jadi fitrah itu tidak akan hilang. La tabdillah dukhanfillah tidak ada perubahan, tidak ada pergantian di dalam ciptaan Allah. Fitrah ini akan tetap ada di dalam diri manusia. Yang terjadi adalah fitrah ini tertutup, tetapi bukan hilang, ya. Karena tertutup, maka ketertutupan fitrah oleh pengaruh, -pengaruh lingkungan, budaya, peradaban itu itu tergantung masing-masing orang berbeda. Ya. Karena itu maka karena fitrah ini ada meskipun di dalam diri orang-orang yang kufur ya maka dalam banyak kasus sangat mungkin fitrah ini merefleksikan satu kebenaran ya karena mungkin merefleksikan satu kebenaran maka ya ketika kebenaran itu muncul darinya ini bisa kita ambil karena kebenaran itu bersumber dari fitrah gitu Nah jadi itulah yang kemudian menjadi basis teologis dari keterbukaan umat terhadap pemilik kebudayaan yang lain Ya Selain dari kata-kata hadis tadi al-hikmatu donlatul mu'min Karena itu maka umat ini juga tidak boleh kemudian menutup dirinya Tidak boleh seperti yang pernah dikatakan oleh Bani Israel waqalu kuluguna gulf ya kita harus tetap terbuka ya kita memang memiliki sumber-sumber kebenaran alquran sunnah pandangan pandangan para ulama tetapi dalam banyak hal terkait dengan persoalan hidup terkait dengan ilmu dan teknologi ini yang memungkinkan atau seharusnya kita justru membuka diri kita sehingga kita bisa belajar banyak dari orang lain atau bangsa lain ya baik itu yang pertama waqalu ulubunahul ya bala'anahumullahu bikufrihim ya Kaulah ibnu Abbas belaanahumullah biktuprihim ayattorodahumAllahu min kulli khair. Ya, artinya adalah Allah mengusir mereka, menjauhkan mereka dari segala bentuk kebaikan. Fakoli lamayuk sehingga sedikit diantara mereka yang beriman. Nah, jadi khotihillah, ya yang kemudian menjadi jawaban Allah Subhanahu Wa Taala atas pernyataan wa kolululubuna gulf ya itu bukan karena hati mereka sudah tertutup bukan hati mereka sudah menjadi wadah dari segala bentuk pengetahuan sehingga tidak ada pengetahuan di luar pengetahuan mereka bukan itu tetapi yang membuat mereka itu tidak mau menerima kebenaran itu adalah disebabkan karena laknat Allah ya atas mereka disebabkan karena kekufuran mereka nah, jadi dari situ juga kita bisa mengatakan bahwa apa yang ditakdirkan Allah kepada manusia khususnya dalam persoalan-persoalan yang bersifat ikhtiari pilihan manusia itu adalah reaksi atas sebuah aksi gitu mengapa Allah itu menjauhkan mereka dari hidayah disebabkan karena mereka terus melakukan penolakan terhadap hidayah itu sehingga Allah tidak memberikan hidayah itu jadi mengapa tidak memberikan hidayah bukan karena sejak awal mereka yang sudah dipatok atau sudah dikunci hatinya tidak mendapatkan hidayah tetapi disebabkan karena penolakan-penolakan itu disebabkan karena kesombongan-kesombongan itu sama juga ya ketika kita melakukan kebaikan hidayah itu diberikan oleh Allah karena upaya-upaya kita mencari kebenaran-kebenaran itu dan karena itu maka dalam kasus misalnya seperti apa sejarah orientalisme itu kadang para ahli itu membedakan ya orientalisme Jerman dengan orientalisme dan Jerman itu kan saya ada satu ada dua buku itu apa yang saya yang saya pernah dapat itu ya tentang uh, apa Istishraqiyatul Alman gitu orientalisme Jerman. Itu pertama itu apa ditulis oleh uh, Profesor Ridwan Said itu dari uh, apa Lebanon. Dia satunya di Al-Azhar, kemudian ngambil master dan doktor itu di Cambridge. Ya. Kemudian ya, yang kedua adalah Sulahuddin Al-Munajjid ya. E, juga sama-sama membahas judul bukunya mirip gitu tentang orientalisme Jerman. Dua-duanya mengatakan bahwa orientalisme Jerman itu berbeda umumnya daripada orientalisme yang lain. Kenapa? Alasannya adalah karena Jerman tidak, tidak Jerman tidak memiliki kepentingan imperialisme di dunia Islam. Jerman tidak punya kepentingan dengan kristenisasi di dunia Islam. Ya karena itu maka Orientalisme orang-orang yang mengkaji Islam di Jerman itu umumnya mereka bebas dari kepentingan-kepentingan ideologis negara itu Belanda Inggris Perancis ya itu kan negara-negara yang memiliki kepentingan imperialisme dan e, Kristenisasi ya, di dunia Islam karena itu maka orang-orang yang apa sekarang itu Amerika karena setelah Perang Dunia II gituan itu Orientalisme itu dipegang oleh Amerika kata Uh, apa, Ridwan, uh, apa kata Edward Said ya uh, sama juga dengan Amerika uh, bahwa mereka itu memiliki kepentingan karena itu maka uh, mereka kemudian mengkaji Islam itu berdasarkan mengabdi pada kepentingan kepentingan itu karena mengabdi pada kepentingan kepentingan itu maka hidayah tidak dapat Sementara orang-orang yang tidak mengabdik pada kepentingan itu mengkaji Islam berdasarkan Islamnya gitu dan itulah yang kemudian membuat mereka banyak di antara mereka yang masuk Islam gitu. Nah, ini satu contoh ya, satu contoh. Jadi mengapa ya orang semacam uh, Secret Hongke misalnya, seorang orientalis perempuan dari Hamburg misalnya pada akhirnya masuk Islam. Ya. Uh, karena dia mengkaji Islam sebagai sebuah ilmu. Ketika Islam dikaji sebagai ilmu, ia dapat hidayah. Ya, dapat hidayah. Meskipun dari Perancis ya, seperti orang semacam dokter uh, apa? Maurice Bucaille misalnya, dia mengkaji Al-Qur'an itu karena ilmu begitu Bukan untuk kepentingan-kepentingan ideologi negara yang memiliki kepentingan tadi itu. Jadinya apa? Jadinya masuk Islam. Ya dapat itu kan hidayahnya dari Islam, ya. Tetapi orang-orang yang bekerja mengkaji Islam karena kepentingan-kepentingan ideologi tertentu, karena mendapatkan sponsor yang membuat uh, mereka harus mengabdi kepada kepentingan tertentu itu, itu umumnya mereka tidak mendapatkan hidayah itu. Nah, jadi mengapa sebagian mendapatkan hidayah, mengapa yang lain tidak mendapatkan hidayah ini motifnya ini, ya. Orang Yahudi dulu, ya mereka tidak menerima hidayah Islam ini karena memang ya itu tadi ya mengabdi pada kepentingan-kepentingan di mana mereka menganggap kepentingannya bukan ada tidak ada di situ. Karena sebelumnya nanti akan dibahas ya di dalam ayat 89 ya ketika awalnya mereka menganggap ada kepentingan dari kedatangan nabi akhir zaman itu mereka kan menjadikan itu sebagai satu berita besar terbukti ternyata bukan dari pihak mereka Nabi akhir zaman itu berasal maka mereka sudah menganggap tidak lagi punya kepentingan di situ sehingga kemudian mereka menutup diri nah ini jadi uh, apa sekali lagi bahwa kekufuran ya uh, yang apa uh, atau kesesatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan laknat yang diberikan oleh Allah itu kepada mereka itu disebabkan karena Memang upaya-upaya mereka terus melakukan penolakan, penolakan, pengingkaran, pengingkaran terhadap ajaran-ajaran uh, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallam. Fakoli lam majuk sehingga sedikit diantara mereka yang beriman. Kalau kata ada maknahu la yuk minum minum in mengatakan tidak beriman diantara mereka kecuali sedikit saja. Wakolukulu bulagul, mereka mengatakan bahawa hati kami itu tertutup kakoli. Wakolukulu bunafi akinda timimatan una ilai. Itu mirip ayat ini dengan ayat-ayat yang mengatakan mereka berkata hati kami ada di dalam ketertutupan dari apa yang kalian ajakkan Itu. Wal hadza qala bal anahum billahi bikurim fa qali ya oleh karena itu maka Allah berfirman yang benar adalah bahwa Allah melaknat mereka disebabkan karena kekufuran mereka sehingga sedikit diantara mereka yang beriman a laysal amru kama idda'u artinya adalah bahwa yang benar perkaranya itu tidak seperti yang mereka akukan bal qulubuhum mal'unatul Mat buang Yang benar adalah hati mereka itu terlaknat, ya, ditutup sedemikian rupa. Kamakolafius surat an-Nisa seperti yang disebutkan di dalam surat an-Nisa, wah ko lihim gulfun balto ba Allahu alaihiabi kulim falay minuna illa kolila. Jadi setidaknya ada tiga ayat, ya, yang terkait dengan ayat ini. Yang pertama adalah yang mengatakan waqulu qulubuna bulfun ya yang kedua adalah waqulu qulubuna fi akinna yang ketiga uh, mengatakan uh, waqawalim -wa -wa qulubuna bal tabah Allahu alaiha bikufrihim gitu kan. nah ini yang tadi adalah balanahumullah ya di dalam surat an-nisa bal tabah Allahu alaiha bikufrihim kan. jadi inilah yang kemudian disebut bahwa uh, pendekatan dari tafsir dimaksir ini adalah pendekatan apa bilma sur, ya. Karena itu maka sebuah ayat itu dipahami berdasarkan ayat-ayat maudhu'i, ayat-ayat yang bersifat tematik, gitu. Sehingga dimungkinkan bahwa makna ayat itu ditafsirkan oleh ayat-ayat lain yang sejenis. Ya. Wakoliktala fakoli makna kolih para ulama itu berbeda pendapat tentang makna firman Allah fakolilam majuk minun sedikit diantara mereka yang beriman. Wakolu farayuk minun aillah kolila demikian juga ayat yang lain tidak beriman kecuali sedikit saja. Fakolah ya, bangadum fakolilun majuk minuminhum. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sedikit orang yang beriman dari mereka. Wakilah fakoliun imanuhum imannya sedikit ya <gih> jadi jumlah pertama adalah mengatakan bahwa jumlah yang beriman itu sedikit yang kedua adalah keimanan mereka itu sedikit gitu nah jadi yang pertama ya memang dibanding dengan orang-orang musyrik ya jumlah ahlu kitab ahlu kitab yang beriman itu lebih sedikit di kalangan Yahudi itu tidak banyak ya orang yang masuk Islam karena itu maka seperti Abdullah bin Salam misalnya Abdullah bin Salam ini adalah seorang pembesar Yahudi di saat itu ya beliau masuk Islam ya karena ilmu yang dimilikinya sedemikian rupa karena dia adalah orang yang sangat apa warok ketika dalam keadaan Yahudi ya sebelum ia mendapatkan hidayah Islam sehingga pada akhirnya ya Abdullah bin Salam ini masuk Islam ya nah Abdullah bin Salam kasus seperti Abdullah bin Salam di mana mereka uh, di mana bani Israil atau orang-orang Yahudi Madinah ini masuk Islam itu sedikit sekali karena itu maka kalau orang-orang Yathrib, orang Madinah dari suku Aus dan Khojros itu hanya di dalam satu tahun saja tidak ada satupun rumah kecuali sudah dimasuki oleh Islam gitu. Bani Khoinuko, Bani Nafir, Bani Khaibar itu mereka kan semuanya hengkang atau umumnya mereka hengkang kecuali dalam jumlah yang sedikit saja mereka terusir dari Medina Sebagian mereka bahkan Menghancurkan rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri gitu. Nah, Jadi jumlah ya, Makna yang pertama adalah Fakul ilam mayu ini mengacu pada jumlah Sedikit ya, jumlah diantara mereka yang beriman, ya, beriman Mengapa? Karena memang ya, mereka ya, berupaya Untuk terus melakukan penolakan terhadap dawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pada akhirnya hati mereka memang terlanat atau mereka terlanat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, fakolinul imanuhum iman mereka sedikit. Bimana anda menyuk minunabi bihi Musa. Artinya bahawa mereka beriman dengan apa yang datang dari Musa min Amrin Maadi tentang perkara kebangkitan was sawabi pahala wal iqabi siksa walakinnahu imanun tetapi keimanan yang tidak memberikan manfaat kepada mereka li annahum maghburun bima kafaru bihi, ja bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam karena mereka itu ya uh, apa uh, dihantui oleh kekufuran terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua ya, di mana keimanan mereka itu sedikit sehingga imannya itu tidak berdaya. Ini ini kan mengacu pada apa yang pernah dikatakan oleh Imam Bukhari ya. Imam Bukhari pernah mengatakan saya bertemu dengan lebih dari seribu ulama di berbagai penjuru dunia tidak ada satupun diantara mereka yang berbeda pendapat bahwa iman itu al-iman yaziduwayanbus Naik turun, tambah berkurang Nah, jadi ada keimanan yang sangat minimal, ada keimanan yang sangat berdaya ya. Karena itu maka Haram hukumnya, kita mengatakan menurut ahlusun nawal jama'ah Iman saya dengan iman para nabi dan iman para malaikat sama Harap hukumnya Kenapa? Karena sesungguhnya keimanan-keimanan mereka itu berbeda Ya Digantungkan pada apa? Digantungkan pada amal-amal soleh diantaranya Semakin banyak melakukan amal soleh Semakin tinggi Ya kualitas imannya Ya Ketika malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa Maka berarti keimanan malaikat itu tidak pernah mengalami penurunan Tetapi selalu terus dalam keadaan menaik Sementara keimanan kita itu kan plukatif, ya e, Bertambah gitu, dengan melakukan ketaatan Tapi kemudian turun karena kita melakukan satu perbuatan maksiat bertambah lagi karena amal kebaikan terus tapi juga kemudian turun lagi karena dosa dan seterusnya sehingga ya, kondisinya adalah fluktuatif tadi itu. Nah, jadi itu kondisi iman dan ini berlaku tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga untuk umat umat sebelumnya. Nah, sehingga ketika mereka mengaku diri mereka itu percaya kepada ajaran Nabi Musa mengaku percaya pada Taurat tetapi pada waktu yang sama mereka membohongkan berita yang ada di dalam Taurat dalam ajaran Nabi Musa tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dan mereka kemudian melakukan penolakannya sehingga pada akhirnya mereka iman terhadap sebagian tetapi juga kufur pada sebagian yang lain, inilah yang membuat kemudian fakolilun imanuhum iman mereka itu memang sedikit itu, sangat minimal dan tidak membuat manfaat, kenapa tidak membuat manfaat karena ya meskipun beriman kepada Taurat dan Musa tetapi pada hakikatnya mereka telah kufur ya. karena itu maka dengan kekufuran terhadap Nabi Muhammad s.a.w. maka sesungguhnya status keimanan mereka itu ya itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa dan karena itu mereka akan menjadi tetap sebagai penghuni neraka karena itu inna dinaqasaru min ahliil kitabi wal muslikinafina rijahannah mukhalidina fihah itu kan nah wakola pakdum sebagian ini pendapat yang ketiga sebagian ulama mengatakan inna makanu kairomuk min nabi syai ya sesungguhnya mereka itu sama sekali tidak beriman ya wa inna ma qala fa qalilan ma tetapi dikatakan maka sedikit diantara mereka yang beriman wahum bil jami'i kafirun mereka secara umum ya itu kufur kama taqul al arab falam ma raitu misla qattun turidu ma raitu ra misla hadza qattun ya falam ra ma raitu misla hadza qattun qallama ma am. Qallama ra'aytu misla hadza qatlun turidu Apa maksudnya? Orang Arab misalnya mengatakan qallama ya sedikit ya jarang sekali saya melihat seperti ini. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah saya tidak pernah melihat yang seperti ini gitu Jadi ini ini yang mana yang ketiga. Jadi pak qolilam mayuminun artinya adalah tidak beriman gitu kan. Ya, seperti dengan ungkapan Arab, ungkapan orang Arab ya kalma arai itu mislahatakatun maksudnya adalah saya tidak pernah melihat hal yang seperti ini sama sekali gitu. Jadi itu ada tiga makna. Ya, yang pertama adalah jumlah mereka itu ya sedikit yang beriman. Yang kedua adalah keimanannya sedikit tidak berdaya dan tidak bermanfaat ya karena membohongkan ajaran Nabi Muhammad kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun mereka percaya kepada Musa dan Taurat yang ketiga adalah fakoli lamai minun mereka tidak beriman ya baik ya sampai disitu silakan kalau ada yang ditanya. <tik> menerima hakiru merasa bahwa uh, ini merupakan satu yang baru perlu itu diketahui sehingga lalu uh, orang uh, bisa mengkonsultasi memikirkan bahwa sesuatu apa yang menjadi masalah atau penafsiran uh, anak salah seperti Hmm. Ya. Yeah. Jadi gini, ya kerja akal ini atau akal akan bekerja kalau indera mengirimkan informasi, ya itu itu pekerjaan akal, ya kalau misalnya mata atau telinga, mata kemudian indera-indera yang lain itu kemudian mentransfer satu informasi, maka ketika itu akal itu akan bekerja mengolah ituan informasi itu sehingga menjadi sesuatu yang bisa dipahami karena ia mampu mengaitkan informasi baru itu dengan informasi-informasi yang ada sebelumnya di dalam diri manusia. Ya, nah ini ini pekerjaan akal karena itu kadang-kadang disebut dengan indera. Zohir, indra batin. Ini biasanya dalam psikologi dibahas begitu. Ya, indra indra zohir itu adalah pancaindra yang luar. Ya, ini penglihatan dan seterusnya, pendengaran, uh, raba dan seterusnya. Nah, indra batin. Nah, ya, ini adalah mengolah, ya, mengolah uh, apa yang kemudian ditransfer oleh indra zohir itu, sehingga ia kemudian mampu menangkap, ya sebagai sesuatu yang abstrak, sebagai satu konsep, sebagai satu pemikiran, ya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan uh, fungsi kognitif, ya, fungsi pengetahuan, ya. Setelah itu pengetahuan ya, atau kognitif itu, itu kemudian diproses, ya, lebih dalam sehingga kemudian melahirkan fungsi atau apa, apa melahirkan afektif, afeksi, penghayatan ya uh, penghayatan dan karena itu kemudian melahirkan sikap ya nah, nah ini yang kemudian tahapan-tahapan itulah yang kemudian terkadang kita mengatakan ada akal ada hati tetapi sungguhnya ia mengacu pada sebuah proses ya sebuah proses ya karena itu dalam pendidikan kan ada kognitif afektif psikomotorik kita psikomotorik itu ketika setelah terjadi sikap dan penghayatan maka kemudian ya menjadi sebuah perilaku itu keterampilan nah, jadi kognitif dan afektif ini ini mengacu pada satu kinerja satu, satu pekerjaan itu kan eh, apa dalam tahapan yang berbeda menurut saya begitu dalam tahapan yang berbeda tetapi apa itu semua itu semua adalah kerja akal atau terkadang disebut dengan pekerjaan hati itu nah, Inilah yang kemudian juga melahirkan perdebatan. Itu kan. Apakah akal itu ya, akal itu adalah pekerjaan kognitif saja, itu afektif itu pekerjaan hati atau dua-duanya adalah merupakan apa? satu pekerjaan dari seluruh kinerja itu ya, itu yang kemudian menjadi perdebatan. Ya, menjadi perdebatan. Ya, tapi yang pasti adalah bahwa pekerjaan akal atau hati itu memang tidak dalam satu level, ya tetapi terus setan dan karena itu maka terkadang kita ya mendengar ayat-ayat tentang neraka atau siksa neraka itu biasa-biasa misalnya kan kita tapi terkadang kita juga menangis misalnya nah kenapa ketika dibacakan ayat-ayat tentang siksa neraka itu kita biasa saja nah karena tangkapannya adalah tanggapan baru tangkapan makna ya kognitif di situ. Mengapa kemudian kita menangis? Nah ini karena lebih dalam itu. Dan karena itu maka di situ ada penghayatan, di situ ada sikap. Sikap itu juga bertingkat-tingkat. Ya, Umar bin Khattab ketika mendengar ayat siksa neraka, dia pingsan gitu, sampai kemudian sakit gitu. Orang-orang menjenguknya. Nah, kita tidak pernah sakit karena mendengar ayat-ayat siksa gitu kan. Nah, nah, ini satu contoh gitu bahwa penghayatan juga bertingkat-tingkat. Jadi, itulah yang kemudian mengatakan saya bahwa pekerjaan akal atau hati itu memang uh, tidak di dalam satu level ya, tidak dalam satu level. Ya. Yeah. orang lain melurunya mana? Mm -hmm. Tapi itu sebenarnya kalau saya perhatikan, di buan yang banyak gitu. Loh. Mm -hmm. Jadi kalau orang yang yang ditanya melurunya mana itu sembunyi banyak duluan. Mm -hmm. Itu kan saya jawab. Jadi maksud saya dia kan udah nggak uh, boleh takut ya. Betul betul. Dia tidak boleh takut, tapi pindah ke takut yang lain gitu. Nah, saya itu nggak mau diputusin dia tapi saya tahu uh, mm -hmm. orang itu butuh orang lain takut. Dia seorang Sistem ngaji satu baru ya, yang zaman baru, baru tu takluk punya kostaknya itu. Jadi maksud saya, <laughs> iya malu <maksud> tu ganda <laughs> dan seketak. Eh, ketakluk yang, yang lain. Kostak yang lain <laughs> gitulah. Kemana kalau dulu kiai, <laughs> kalau sekarang apa? Iyal, ya, ya, iya, nah, iya betul. Nah, maksud saya kenapa? Nah, kalau dulu selalu kan, dulu mana, dulu mana, gitu. kalau pertanyaan itu dibalikin ke dia, ini enggak sajalah, ada kostaknya juga. Nah, orang nah, ini kan orang yang nah, yang nah, awam. Maksudnya orang yang itu sebenarnya dari satunya gak hafal Maksudnya Aha, arti, hadis ya, ya. ini gak hafal Cuma hmm. kata Ustaz mungkin makanya dia bilang ya, Dia kiai bilang begitu Itu bukan berarti dia Kiai uh, itu gak bilang ada hadisnya Maksudnya betul, betul. Tapi karena dia gak hafal apa yang, Quran maupun hadisnya ucapkan <susur> lah, ya, ya. Makanya, makanya kan suka direndek Kata kiai itu taklit kan gitu Nah, nah padahal kalau itu pertanyaan itu Kita pertanyaan yang saat ini Maksudnya yang sama-sama Ini ya hmm. rasanya data-nya asik juga, setahun, setengah aja, setahun, setahun, setahun gitu, lalu uh. nah, saat ini, enggak makanya terlihat tidak ini, nah, masuk kemudian, ya. uh -huh. misalnya, ada masuk uh, sebagian ya, misalnya dia nggak dibukulah, pakai WA ngasih lah buku, uh -huh. ya. seperti uh -huh. lagi udah saya beli waktu ada pangeran, ini kalau kalau jadi apa yang saya kirim foto itu, itu kandang ini buku yang saya beli dari pameran Tentara mm. di Senayan, misalnya buku kan, kalau saya kan positif, buku benar-benar gitu kan Ini, ini ya saya kasih buat teman-teman juga, kata dia Saya kasih lagi nih, buku yang saya beli kan, uh -huh. buku, saya kirim Kalau kalau saya simpan, itu, itu kan maksudnya cara dia, apa ya Beda kan kalau kita menghargai kan yang yeah. Maksudnya menghargai oh, banyak makanan untuk punya, dipositif, gitu lah. Dia yang menilai, oh, bukan pukul sunnah nih, menurut dia, gitu kan. Jawabannya, kalau kita pukul sunnah, gitu lah. Selalu di menarik ini, saya ingat, tidak melihat situasi. Okasi. Apa namanya, istilah ini untuk, hmm, kagal banget. Ya, enggak, saya ingat. Ini dalam sisi metode itu. Iya, iya. Ya. Dan sisi itu bukan isi. Kalau hmm. isi sih ya kita saling nilai ya. Isi metode. Nah, itu yang melahirkan tadi Jadi ketika dia menolak ngaji dengan yang dianggap di luar itu apakah termasuk? Iya, kan di sini sih kalau kafir itu masalah. Oh iya. Terkeras kayaknya ya. Tapi misalnya kesombongan di dalam berilmu. Karena kecenderungan gitu siapa yang enggak kita Itu sunnah. Ada sama saya ada orang-orangnya. Ya, karena sejak kan berlumbuh, semua abu ini gitu mm -hmm. kan. Nah, itu yang dulu enggak. Nah, jadi selepas itu kita kan tahu. Mau apa juga dapat ini, semua semangatnya baru. Jadi ketika menghadapi orang lain, mesti Ya mm -hmm. Yeah, yeah. Jadi, ya yeah. makanya ada. Kalla tamma kalla gitu. <laughs> kalla tamma kalla. Kalla saya labuh, tamma kalla saya labuh. <laughs> Jadi ada satu buku ditulis oleh Jamal Albanna. Ini sebenarnya menggelitik gitu. Dem judulnya itu Kalla tamma kalla. Jamal Albanna itu ah. ini masih saudaranya Hasan Albanna. Oh, iya kakaknya. Nah, kakak iya. Tapi Jamal Albanna kan cenderung liberal ya. Liberal. Itu liberal. Tapi ketika dia menuliskanlah semua kalah itu masih menurut saya itu masih agak uh, ya masih relatif lebih uh, toleran lah gitu. Hmm. Tidak terlalu tidak terlalu liberal lah mungkin juga pas-pas orang kan juga beda-beda ya gitu. Nah ketika itu belum seliberal ketika pada akhirnya beliau di masa-masa akhirnya gitu Nah dia dia mengkritik kecenderungan eh, taklid di dua kelompok gitu. Jadi dia melihat bahwa kelompok Islamis itu taklid gitu. Tapi juga orang-orang yang kemudian terbaratkan juga sebenarnya taklid juga gitu. <laughs> Jadi ini taklid ke ini, ini taklid ke yang lain, sama juga semuanya mau kolid, gitu. Ini ini cuma mau <laughs> Jadi orang kan sering mengatakan ini adalah progresif, gitu. Bukan progresif, semen taklid, gitu. Cuma taklidnya ke barat, gitu. <laughs> nah itu maksudnya taklidnya ke barat, itu bukan berarti progresif, bukan berarti berkemajuan. Ini hanya sekedar beda yang ditaklidin aja. Nah ingingat ya, ke buku itu ya. nah, nah, jadi ketika seorang itu kemudian eh, merasa bahwa pandangan pandangannya itu berbeda dari pandangan pandangan yang umum dimiliki oleh masyarakat, ya. Tetapi tidak bisa, sungguhnya tidak bisa beranjak dari posisi taklid selama dia tidak memiliki wawasan dalil. Jadi Nya yang wawasan dali, kelas wawasan dalil itu yang disebut dengan itiba, itiba. Jadi taklid, itiba, itu kan uh, bedanya itu ini taklid ke yang lain ke satu sisi itu kan yang ini taklid ke yang lain. Jadi benar itu, itu sama-sama taklid sama-sama taklid. Jadi kelasnya sama lah. Ada dengan saya sama-sama taklid. Kita kita sama-sama enggak tahu dalil kok gitu. Gitu. <laughs> saya taklid kesimpulan keulamaan. Loh, madhab anu, anu Anda taklid keulamaan. Oh, itu madhab yang lain gitu. Sama-sama taklid. Kayak. Eh. Persoalannya adalah apakah taklid itu boleh? Boleh. Itu ha. Kenapa boleh? Karena tidak setiap orang dituntut untuk gitu kan. kan tidak setiap orang ya masa kita kemudian apa ngajak ke masyarakat awam ibu tahannya tolong tanya dalilnya nggak perlu mereka diarahkan untuk itu gitu mereka bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh kiainya saja sudah untung kok itu sudah luar biasa gitu ya nah jadi tidak setiap orang memang bisa beranjak dari taklim menuju itu tiba Siapa yang bisa beranjak? Yang bisa beranjak adalah orang-orang yang memiliki bahan gituan, memiliki apa, memiliki potensi. Nah inilah yang kemudian harus mulai beranjak, belajar gituan. Karena itu maka ya dituntun, dituntun untuk ya menerima pandangan itu berdasarkan dalil, gituan, berdasarkan dalil. Oke, persoalan itu yang itu yang kedua, ya yang ketiga. Ya. Apakah ketika seseorang memiliki satu pendapat atau mengikuti satu pendapat itu berarti dia harus ya, tidak toleran terhadap pendapat yang berbeda? Ya. Ketika para ulama kita mengatakan bahwa istilah ummati rahma atau Nabi mengatakan istilah ummati rahma perbedaan umatku itu rahmat apa itu artinya? Tidak mungkin akan menjadi rahmat kalau masing-masing itu ta'assub. Ya. Ta'assub, itu yang menjadi masalah. Ta'assub itu yang menjadi masalah. Ya. Tapi bayangkan misalnya. Saya itu pernah menyampaikan tentang merefleksikan dulu itu pernah. Saya punya pengalaman dan tidak terlupakan. Dulu ketika awal-awal dari Mesir itu, itu ngajar di apa Permata Hijau. Ya. Uh, habis asar ya karena punya apa punya kelas uh, jam apa jam tujuh di Salemba gituan itu ya asar dulu rileks sedikit berangkat itu dugaannya uh, hitungannya maghrib insyaallah sampai itu insyaallah sampai kan juga jarak antara apa Jakarta Selatan uh, ke Salemba juga kan tidak terlalu jauh gituan tapi luar biasa itu di Sudirman itu berhenti itu benar itu ya sampai di Salemba itu orang sudah mengatakan Amin bisa, ya bayangkan itu bisa bayangkan. Jadi ini perjalanan tidak seberapa, tapi memang Maghrib tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah apa yang harus dilakukan? Saya di dalam apa di dalam ketika itu di apa di Uh, apa di bis itu di Transjakarta itu itu saya bilang subhanallah betapa indahnya perbedaan ulama-ulama kita. saya sempat mengatakan ada 21 pendapat para ulama terkait jarak ya perjalanan yang memungkinkan seorang untuk ya menjamak salatnya itu kan dari yang saudar 81 kurang lebih ya gitu kilometer sampai kemudian yang hanya sekedar sekitar empat setengah kilometer gituan, ya itu kan. Nah, jadi dengan perbedaan-perbedaan pendapat itu kita kan bisa mengukur gituan. Ini yang cocok untuk kondisi itu pendapat yang mana? Gitu, itu di situ rahmatnya. Nah, jadi jangan kemudian menutup rahmat Allah kan disitulah kemudian keterbukaan itu membuat kita punya pilihan karena tidak setiap saat kita berada di dalam kondisi yang sama ketika kita dalam kondisi yang senggang ya jangan dikit-dikit perjalanan kemudian di jamak kan, ketika memungkinkan gitu kan. kan gitu kan kita kemudian bisa mengukur gitu kan karena itu maka ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha darurat itu itu bisa diukur gitu kan sesuai dengan kondisinya jangan dikit-dikit sudah darurat gitu kan kalau belum apa-apa udah darurat itu nafsu namanya gitu ini satu contoh jadi itu jangan sampai kemudian tak ta'assub karena ketika tak ta'assub yang diambil satu pendapat itu sudah rahmat Allah itu hanya di situ gitu kan bisa diwawili ya itu itu satu contoh gitu kan betapa perbedaan pendapat itu adalah rahmat karena kita mah bisa punya banyak pilihan sesuai dengan kondisi itu sesuai dengan kondisi itu nah itulah pentingnya kemudian kita dulu ulama-ulama kita juga ya belajarnya dari dari apa dari apa metode yang beda-beda kok metode yang beda-beda imam syafi'i gitu kan belajar ke Imam Malik. Imam Malik itu kan ahlul hadis ya. Bahkan kemudian dia menjadikan sebagai apa urfu ahlil Madinah, bahkan tradisi masyarakat Madinah sebagai sumber hukum ya, saking ya, mustahil di masyarakat yang dibina lama oleh Rasul itu menyimpang gitu kan. Tapi beliau kemudian ingin belajar ya. Imam Abu Hanifah memang sudah meninggal dunia gitu kan sudah meninggal tapi kan belajar kepada murid-muridnya karena itulah beliau kemudian berangkat ke Iran dan Ini kan beda gitu. Ini satu aliran, ini aliran lain gitu. Tapi kan beliau kemudian mengambil sehingga kemudian membuat jalan tengah uh, wasatiyahnya itu di situ memadukan antara ahlul hadis dengan ahlur ra'i. Di situ Imam Syafi'i. Ya, karena itu maka Imam Syafi'i itu uh, lebih apa lebih moderat, lebih moderat gitu. Jadi kita juga ya bisa belajar ke berbagai sumber gitu kan, berbagai sumber. Sehingga pada akhirnya ya, kita akan jadi diri kita sendiri gitu. Yang penting adalah jangan sampai tadi itu menutup diri itu dari ilmu itu yang kemudian bisa menjadi penyakit dari ilmu kita. Itu. Mm -hmm. Makanya kalau anak-anak tadi eh, kakak itu Awalnya itu Bekerjainya otak itu eh, Disebabkan karena pertama Hati itu berima gak? Kan? Mm -hmm. Kalau hati sudah berima itu udah bekerja Sehingga okay. ya. yeah. peristiwa-peristiwa tadi eh, Yang banyak kita alami Ketika ada satu peristiwa-peristiwa Sehingga kita bisa aku bersyukur Seperti saja saya Dalam penyakit itu Masalah Islam seperti ini uh -huh. rupanya oh, ada kasus seperti ini uh -huh. jadi kan tadi dalam perjalanan orang berbicara kalau dulu anak selalu sama, uh, bayang, loh, kalau kita jamaah abisnya sekian, standar uh -huh. tapi dengan perkembangan kondisi, berdua oh, berarti gak hanya itu aja dong. mungkin ada nih dan lain oh rupanya? iya gitu. nah, makanya keterbukaan hati ketika menerima ilmu kita terima dulu gitu, terkara mungkin ini uh, iya atau tidak dipelajari berikutnya sehingga ada keinginan otak untuk mencari bahwa oh, sebetulnya ini ada sebenarnya nggak sih uh -huh. jadi uh, apa uh, perpaduan antara pendapat-pendapat tadi jadi oh rupanya realisasi itu yang ini jadi uh, uh, pekerjaannya otak tadi Kiswahkan karena kita bukakan hati pertama. Nah, kita bukakan hati ini kan karena tadi kan, ya mungkin karena uh, keyamuan tadi pertama ya. Kiswahkan kan, karena apa uh, orang-orang yang disekapu ulaman itu adalah orang-orang uh, yang apa uh, orang-orang menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, makanya ketika mungkin dia tahu bahawa uh, tidak boleh hati Itu kan ada ilmu. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. baik. Like sehingga uh, apa dia selalu oh, saya tanggung mm -hmm. yeah. untuk keputusan nanti saya akan pelajarnya dan saya bertanya kepada orang mm -hmm. yeah. yang mengerti Baik. dan dari tadi kalau tadi anak uh, mengumumkannya seperti itu sebenarnya mm -hmm. hati ini ya, jangan tertutup dulu seperti tadi uh, aku bilang bahwa ini loh kalau beli buku apa yang kayak begini, padahal kita nggak tahu ini uh, yang mau diajarkan seperti apa, uh -huh. tapi mungkin kita yang terima dulu, oh rupanya ini mempelajari bagian lain, uh -huh. jadi uh, kita bisa terima dengan oh ya, uh, apa buku ini bagus, uh -huh. jadi kalau sudah jalan dulu, mungkin si pemberi info juga sudah terasa dibakar oleh seorang penerbit. Wah, saya kayaknya berpakaian. Oh, Jadi kan hubungan juga gitu, jauh gitu. Biasa, gitu. Ya, Baik, makasih. Betul Pak, ini saya tadi salah menangkap gitu. <laughs> Kalau saya kan tadi uh, proses uh, dari bawah ya. Betul. Nah, tapi memang kita menerima dari bawah itu, hmm. ya. Uh, pancah indera kita akan terbuka kalau ada keterbukaan disini tadi apa uh, Pak Jendaya uh, berbicara dari situnya ya itulah yang kemudian disebut dengan sikap ya uh, seringkali kemudian sikap itu tadi saya katakan dalam pandangan dan beberapa pandangan itu adalah merupakan tahapan yang disebut dengan hati ketika akal dengan hati dipisahkan dibedakan gitu karena seperti misalnya ayat dzalikal kitabula ra'iba fi hudanil muttaqin ya menjadi hidayah kitab ini Al-Qur'an ini bagi orang yang bertakwa berarti kan ini sebuah sikap ya hilang takwa kitab ini meskipun dikaji demikian rupa tidak akan berperan menjadi hidayah jadi situlah kemudian ada sikap ada keterbukaan ya tadi saya menceritakan tentang kasus-kasus di mana misalnya orientalis yang mengkaji islam itu masuk islam karena memang sikapnya dari awal memang ya untuk ilmu ketika sikapnya dari awal memang bukan untuk ilmu semata-mata untuk mencari kelemahannya itu kan sudah beda gitu ya keberpihakan di situ. ketika keberpihakannya itu pada kebenaran ya itu maka kebenaran itu bisa masuk menjadi hidayah gitu. itu betul ya itu itu dari situ jadi seluruh proses ilmu itu itu kemudian didasarkan atas sikap ya. sama juga ketika ketakaburan itu kan sikap ya. ketakaburan itu menutup ya menutup diri dari ilmu yang datang dari orang lain ketika menutup diri yang da dari ilmu yang datang dari orang lain meskipun dijejali ini tidak akan masuk toleransi dan ta'asu ya, toleransi itu sikap ya karena itu maka ketika kita mendapat sesuatu yang berbeda kemudian kita kaji kita kemudian renungkan kita kritisi dan lain-lain diterima atau ditolak itu sikap ya itu toleransi itu tak asuk itu juga sikap ketika tak asuk maka kebenaran itu hanya dari satu segmen ya dari segmen lain sudah menutup tidak ada lagi yang disebut dengan kebenaran darinya itu juga sikap Itu betul ya jadi itu adalah sebuah sikap ya dan sikap itulah yang kemudian akan membuat seseorang itu menerima atau menolak kebenaran. Ya. Ada yang berutusan ulumul hadis. Kenapa? Yang saya berutusan kiri itu ulumul hadis itu. Ulumul hadis ulumul hadis sama tuh. Apa kan jadi ulumul hadis jadi itu itu satu pak gitu ya satu pak enam atau delapan buku sius ini. Ya. Yeah. Mereka nah, karena nggak ngerti kan tulisannya loh, kan gundul kan. Kalau saya sih yang sunnah. Nah, ini baru satu. Apakah ini juga open mind? Terbukaan yeah. kita ini juga untuk yang artinya yang sedikit lebih beda sedikit macam berbeda dari kita. Ini bermacam-macam. Bukan cuma lalatnya sebanyak itu, bukan hanya berdua berdua yang melakukan mengenal eh melakukan tuntutan yang luar biasa. Mhm. Artinya saya sebagai eh sebagai ini loh. Kan tahu itu apa sih mereka banget. Gimana gitu kan? Mereka pusingkan misalnya gitu. Kenapa sih stres penasarannya gitu? Tapi yang membuat mereka berbeda tadi. Saya tidak dari hanya dari dalam pembahasan yang belakangan ini ya. Baca. Hmm. tapi apa sih yang tidak referansi A sendiri hmm. kan? dan sebenarnya hmm. kita sudah tahu oh, mereka cara berpikirnya seperti ini tapi tidak menjadi untuk kita berubah di atas itu uh -huh. sebagai referansi uh -huh. ya, maka ada jurnus dari semangat usaha A itu, itu aku baca kali sari itu berat gitu suka kalau misalnya kalo sari itu waktu SMA gitu ya oh, yeah, yeah. itu berat iya kalo essay tutup tidak ada itu berat tulisan itu yeah. nah, dulu gitu ya sih nggak tahu masih berat ya, sekarang <laughs> ya allah sekarang bacaannya itu berat gitu ujinya gitu cuma dan memang SMA saya sudah baca tulisan sampah mm -hmm. jadi SMA sangat banget itu membaca tulisan pertama saya adalah pembimbing awal Eh. Nah. Oh, iya. Negara daerah Alam Nusaopat. Ah, iya, cuy. Di Alam Nusaopat. ya. Saya agak-agak suka yang begitu-begitu begitu. Si kalau enggak salah nah. ya? Si digazal, Pak. Si digazal Saya masih ingat dulu. Buku lama itu. Betul lama gitu. Kalau Alam Nusaopat Yunani itu Muhammad Data <laughs> tidak sebenarnya, hmm. nah, memang mungkin sudah terbentuk apa namanya ya, kan itu baca-bacanya gitu kan. Nah, jadi ketika itu saya so, mungkin bagi orang kita mungkin dipercaya lagi mana ya, karena saya so, langsung, otomatis, otomatis saya so, e, seperti netral gitu. Ketika ada omongan itu, lah begini, ya, saya so, nggak begitu percaya gitu. Nah jadi orang orang pun dah macam begitu, asyik kasih begitu. Muta Zila itu bener gitu. gitu kan. Saya buat juga itu pemikiran nanti sebut Muta mm -hmm. kan? Karena saya pernah menyatakan apa yang menurut Muta Zila ini. Tapi bukan berarti pemikiran sejumlah Muta Zila. Sejumlah Muta Zila. Tapi ini hanya sebagai eh, sumber referensi. Yeah. Referensi yang oke. Okay, ini cara berarti. Tapi kita juga nama Muta Zila. Sejumlah Muta Zila. sebagai satu referensi boleh ya gitu ya, uh -huh. bahkan juga yang kedua seperti tidak dikenai gan? Memang kadang-kadang kalau ada yang berpikiran kadang-kadang sih kadang-kadang lo dimasuk nggak sih lah kita berpikirnya loh tapi saya transisi kan nah itu nah, nah, nah, itu ini, ya. ini ini sebenarnya kalau mau begini ini sebenarnya sih lebih jauh ke sini ini yang benar nah kita sila gitu tapi kan tuh nanti kita enggak lah takut juga, macam ni takut takut dengan Ya kalau misalnya semangat siapa tuh lagi kerja macam ni kalau begitu dia gitu macam ni juga tuh nanti angkat macam ini mungkin sebut apa namanya kemudian lagi ke satu mana kasar hmm, hmm, yang lebih yeah. nah itu boleh nggak kita begitu besar? <laughs> <laughs> <laughs> jadi kalau saya sering bilang ke mahasiswa itu gini, ya, kalau ngajar Islamik Wedjo itu ya, saya katakan bahwa yang penting kalian itu itu sudah paradigma Islamnya, Islamik Wedjo-nya itu sudah terbentuk. Hmm. Ya, jadi sikap ya pemihakan kita ya uh, bahwa awal uh, top standing kita itu di mana ini harus ter harus, harus harus terbentuk dulu ya dulu ketika Umar bin Khattab pada masa-masa awal itu dia kan membawa sebuah surah ya. lembaran dari Taurat omar itu kan cerdas ya uh, punya semangat ilmu sedemikian rupa ya ia membawa sahifa itu ke hadapan Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, Beliau mengatakan Wahai Rasulullah saya mendapatkan suatu bagus ini coba tahu bahwa ia adalah sahifa dari Taurat mukanya itu marah merah itu marah dan kata-kata yang keluar dari Rasulullah adalah demi Allah seandainya Musa itu hidup sekarang dia tidak punya pilihan kecuali mengikutiku gitu kan tapi setelah Umar jadi Umar gitu kan ya, jadi Umar apa yang kemudian beliau lakukan beliau itu melakukan kajian terhadap berbagai hal dan karena itu ketika beliau itu berkuasa sebagai Amirul Mukminin, maka sistem pemerintahan itu diambil daripada dari Persia ya kan sistem Dawawin itu ya Daouin itu sahabat dengan kementerian lah sekarang gitu, itu diambil dari Persia, gitu bahkan sistem perpajakan oleh Atobari dikatakan ini adalah sistem perpajakannya diambil persis seperti sistem perpajakan Persia Kisra, gitu ia ya, mengenakan apa, pajak terhadap barang dan jasa yang dikenakan pajak oleh Persia Tidak mengenakan pajak kepada barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak oleh Persia Persis itu ya. Tapi ketika berbicara tentang uh, persapat politik di mana apa kisra itu sebagai titian dewa itu kan tidak diambil contoh itu Artinya apa? Artinya Umar bin Khattab ketika pertama kali itu saklok gitu. Oleh Rasul itu diam sini. Gitu. <laughs> nah, baru kemudian setelah itu sudah terbentuk ini ya, maka Umar bin Khattab kemudian apa mengkaji berbagai sumber dan dia bisa memilah ada mana yang bisa diambil, mana yang tidak bisa diambil. Kita. Nah, dulu di Andalusia itu ada satu kisah, ya itu kisah Marwan. Ya, Marwan ini koleganya Ibn Rush, ya Ibn Rush. Jadi sama-sama filsuf, sama-sama dokter. Ya, bedanya Ibn Rush itu lebih terkenal, Marwan tidak uh, begitu terkenal seperti uh, popularitas Ibn Rush dikisahkan ada dua orang ya yang ingin berguru kepada Marwan itu diterima sebagai murid ya beberapa hari kemudian dua orang itu kemudian bawa buku mantik dirampas dari mana kau buku ini mereka bilang itu buku kita gitu buku kamu benar iya buku kamu sudah buku kamu buku ini dirampas kamu pulang enggak harus enggak boleh belajar lagi di sini tidak diterima sebagai murid. Ya yeah. esok harinya mereka datang. Eh, ternyata alasan kita salah. <laughs> Kenapa kita bilang buku kita gitu? Dia datang, kemudian mengatakan oh, maaf. Sebenarnya kemarin tuh buku punya teman. Keliat bagus, itu saya pengen belajar. Itu uh, kalau diizinkan belajar ya kita belajar. Tidak diizinkan ya nggak apa-apa kita tidak belajar itu. <laughs> Akhirnya kemudian diterima kembali belajar terus dengan Marwan itu sampai pada akhirnya lama ya belajar buku mantik itu kemudian dikasihkan kembali. Sekarang kamu boleh belajar buku ini. Ah itu. Kenapa? Setelah itu kan uh, apa paradigma keislamannya itu kuat. Itu maka ketika itu berbagai ilmu silakan pelajari. Gitu. Nah itu yang saya katakan bahwa kalau kita Islamiq itu sudah terbentuk gituan kaji apapun silakan kaji itu tidak akan menyesatkan kalian saya bilang itu masih suhita, nah itu mungkin seperti itu ya. Jadi yang paling penting adalah out of standing kita itu harus gitu. di situ posisi kita itu, kan, maka yang lain itu kan, itu bisa menjadi sebagai apa informasi. Bisa kemudian kita tahu siapa, jadi ahasanah pengetahuan kita, gitu. Nah, tidak masalah, itu. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita ini abu-abu dulu ini. Saya kita saya posisi di mana, gitu. Nah, nah, nah. Ketika posisi itu di mana belum tahu, itu lebih baik, gituan. Untuk tahap tertentu itu membatasi, perkuat dulu, gituan. Baru kemudian setelah itu. Tidak kemudian dalam arti bahwa kita melecehkan yang lain, karena kan belum tahu. Gitu kan bagaimana kemudian kita menutup diri, tetapi sadar ketika itu adalah bahwa posisi saya ingin mengokohkan dulu gitu kan. Gitu. Sambil kita dengar yang lain juga bisa gitu kan. Itu mungkin ya gitu. Kayak, ya. pak. nanti jadi sebenarnya kalau sembarangan saja sama aja peraturan kepada mereka jadi mereka yang sangat para pelita kebanyakan kebanyakan sebetulnya tidak menggunakan mereka sangat Nah, kenapa ujung-ujungnya dia bisa terkomenasikan itu? Ini tujuannya karena populasi karena uang atau kata-kata sehingga sebetulnya di dalam dirinya tetap ada tapi karena ada unsur dua tadi kalau ada unsur dua tadi, saya sih sebetulnya tidak berkaitan karena dia kan eh, eh, mengetahui bahwa mereka mengjawabnya oh, kau baru itu kehadap apa yang disubarkan, yang disampaikan mm -hmm. ya. jadi, Ate, eh, kenapa latar belakang mereka jadi ya, memenuhi pribadi? Ya. Yeah. Seperti, seperti itu ya, itu satu ya pertama. wajar itu bahwa eh uh, pasar eh perdagangan dasar uh, pemikiran kita. Dasar kira kita itu seperti itu. Mm -hmm. Tidak tidak seperti seperti itu. Ya. Mm -hmm. yeah. Jadi banyak motif ya. <tik> banyak motif. <tik> Mungkin motif uang mungkin motif popularitas ya. ya. Tapi menurut saya sih ada satu hal yang mendasar ya. Ada satu hal yang mendasar yang mungkin juga ini harus eh, terjadi reformasi di dalam sistem pendidikan tradisional kita ya. <tuh> Karena Kenapa? Kan. Yang kecenderungan ke situ itu hanya dari satu kelompok itu Tetapi dari kelompok yang lain itu tidak dominan Yang dominan hanya dari satu kelompok itu, itu maksud saya Saya tidak akan menyebut nama ya, gitu kan. kelompok itu Nah, ketika dari awal keterbukaan, diajak berpikir kritis, rasional, itu sudah diberikan dia memang sudah terbiasa untuk menerima sesuatu yang baru yang berbeda dari apa yang menjadi mainstreamnya dan dia memiliki satu cara berpikir yang logis, rasional ya, sehingga ketika dia menghadapi ya, sumber-sumber dari yang lain itu dia tidak kaget, gitu dia tidak terbelalak gitu, sehingga pada akhirnya dia biasa saja kok, gitu dari dulu juga saya terbiasa, gitu Uh, itu yang membuat kemudian kelompok-kelompok tertentu itu lebih aman dari keterpengaruhan dengan uh, apa uh, liberalisme itu. Tapi yang rentan adalah mengapa ini satu kelompok ini, ini cukup dominan itu yang apa yang terpengaruh terbawa arus liberalisme ini menjadi sedemikian besar. Kenapa? secara sosiologis kelihatannya itu karena memang dari kecil ya, dia selama dia belajar itu memang satu jalur satu cara berpikir ya cenderung untuk menerima apa yang disampaikan menyikapi uh, apa kiai sedemikian rupa tak apa ya kultusnya gitu sehingga ketika dia besar dewasa yang situasinya tidak sama seperti setiap, apa waktu dia belajar sejak kecil mendapatkan sesuatu yang oh ini ternyata gitu ini ya ini ini lebih maju ini wah itu itulah kelihatannya itu gitu kelihatannya itu wallahualam ya gitu wallah <laughs> saya saya, saya menjabat global ya gitu <laughs> itu baik saya kira kita cukup ya gitu alhamdulillah kita sudah jam <laughs> apa <laughs> jam jam 8 kurang 22. Oh. <laughs> ya, ya. kasihan.